Dari tulur-tulur daratan community uh, tolong juga kalau memang ada beberapa dus air mineral, ya uh, juga bisa diberikan kepada tulur-tulur seramane yang ada di depan deh, bapak. Hei, okay. lebih nambah kebersamaannya, mas Soteng. Yang ini, ini jogetnya kan kompak juga, ada yang komando. Ini utamakan Soteng terus sebelah kanan, sebelah kiri, yang agak jauh kayak gitu di suma, sum, sum gitu aja. Oke, okay, biar lebih maksimal, <laughs> luar biasa. Yang dari Semarang terima kasih banyak sempenuan. Kami bukan hanya teman melainkan saudara daratan komoditi. Iya iya. Dari tanggal 7 sampai sekarang belum berhenti, suara sampai habis. Iya, tambah nanti malam di Ambarawa. Oke, okay. untuk anda semuanya yang berikut ini bersama S E R A Serah Tegalrejo Daratan Community untuk anda semuanya Ina S Manta K D I Serah. We Sore Daratan Community. Dalam rangka halal bihalal, betul? Warnanya biru-biru. Hey, Daratan Community, ada yang ina star, thank you banget. Nama kamu siapa? Hah? Septian? Septian? Halo, Septian, salam kenal ya. Hah?